Assalamualaikum Sudarun, Berita Malam Edisi hari ini, Rabu 8 Juni 2016 dibacakan Ardianca Syah Pemberitahuan perubahan ke syariah 1,4 juta nasabah Bank Aceh di Surati Polisi tetapkan tersangka pengerusakan kantor Satpol PP dan WH Subur Salam Penggota DPRK sumbang 1 juta untuk Rika Niza Fitri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 Podalun, pihak Bank Aceh akan menyurati sekitar 1 juta nasabah bank tersebut yang memiliki tabungan atau deposito di bawah 200 juta rupiah, sekaligus juga kepada sekitar 400 ribu lebih debitur. Surat itu berisi pemberitahuan tentang konversi bank ini dari sistem konvensional ke Syariah, yang rencananya terwujud Agustus 2016, bertepatan dengan HUD ke-43 Bank Aceh. Direktur Utama Bank Aceh, Busra Abdullah, mengatakan proses menyurati ini salah satu tahapan konversi sesuai permintaan pihak otoritas jasa keuangan ke Bank Aceh. Sedangkan satu tahap lagi menjadi tanggung jawab tim konversi pemerintah Aceh untuk meminta DPRA mencabutkan spin-off unit Bank Aceh Syariah dari induk konvensional yang telah disahkan sebelum akhirnya disepakati konversi itu sepenuhnya dari sistem konvensional ke Sariah. Berlun Polres Aceh Singkil menetapkan dua tersangka terkait kerusuhan penertiban pedagang kaki lima yang berujung bentrok hingga pengrusakan kantor Satpol PP WH Subur Salam. Menurut Kapolres AKBP Muhammad Ridwan, polisi menerima tiga laporan pasca bentrok fisik dan pengerusakan kantor Satpol PP dan WH Subur Salam. Dari ketiga kasus tersebut, satu menyangkut pengerusakan kantor dan dua lainnya saling lapor pemukulan antara pedagang dan Satpol PP. Sudahlun anggota DPRK Cebaradaya, Nur Dianto, menyerahkan bantuan sebesar 1 juta kepada Rika Niza Fitri, warga Ilop yang rambutnya terlilit Aspoli Kilang padi. Selaku anggota DPRK dari daerah pemilihan kecamatan tangan-tangan, setia, manging, dan lembah sabil, Nur Dianto prihatin dengan kondisi Rika yang hampir satu tahun lebih merasakan kesakitan tersebut dan selama satu tahun itu tidak bisa sekolah. Dalam kesempatan tersebut juga pemerintah Abdiah menyerahkan bantuan masa panik kepada orang tua Rika. Dijelaskan Kabit Bantuan Jaminan Sosial Mawardi mengatakan awalnya mereka tidak mengetahui. Mereka baru mengetahui hal tersebut setelah melihat pemberitaan dari Harian Serambi. Darlun memasuki bulan suci Ramadan 1437 Hijriah permintaan tiram yang dijual di desa Alunaga, Banda Aceh meningkat dari hari biasanya. Saat Ramadan, penjualan tiram dapat mencapai 100 bungkus per hari, sedangkan pada hari lain, tiram hanya terjual di bawah angka tersebut. Hal ini disampaikan penjual tiram di kawasan tersebut Nazariah, yang menyebutkan meski permintaan tiram meningkat pada bulan Ramadan, namun harga tiram tidak naik. Harganya masih sama yaitu Rp10.000 per bungkus. Hal yang sama juga disampaikan penjual tiram lainnya Nurul yang menyebutkan penjualan tiram rata-rata 100 bungkus per hari pada bulan Ramadan Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudahlun Palang Merah Indonesia cabang kota Banda Aceh mulai melaksanakan donor darah ke beberapa masjid di wilayah kota Banda Aceh. Donor yang dimulai menjelang Salat Tarawih hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat bertujuan menjaga stok dan memenuhi permintaan darah selama bulan Ramadan. Ketua PMI Cabang Banda Aceh Kamaruzaman Hakni mengatakan berdasarkan pengalaman stok darah di PMI Banda Aceh biasanya menurun saat memasuki minggu kedua Ramadan hingga satu minggu setelah lebaran. Guna mengatasi kekurangan stok darah ini, salah satu caranya adalah melaksanakan donor di masjid-masjid pada malam hari mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat menjelang hingga selepas salat tarawih. Ia berharap pemenuhan kebutuhan darah di kota Banda Aceh yang rata-rata per hari membutuhkan 100 hingga 130 kantong dalam bulan Ramadan bisa dipenuhi. Sudahlun Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Zakaria, mengabarkan angin kencang diikuti gelombang setinggi 3 hingga 4 meter masih berpeluang melanda sebagian wilayah perairan Aceh. Zakaria menjelaskan secara umum angin kencang yang melanda sebagian wilayah Aceh yang terjadi sejak Senin kemarin sore lebih dipengaruhi masa peralihan musim timur laut ke musim barat daya. Biasanya berlangsung dari bulan Mei hingga September kemarin. ...di sebagajan wilayah zona musim di Aceh. Berkaitan itu Zakaria mengingatkan nelayan sebelum laut... ...agar memilih area dan jadwal secara konkret... ...yaitu pagi hari dan jangan terlalu ke tengah. Dan apabila sudah mulai terbentuk awan hitam menjulang tinggi... ...maka harus berbalik pulang.